Pertanyaan yang pertama Teroris yang ada di Saudi Yang Ustadz sebutkan tadi Bebas bahkan mendapat Fasilitas Mengapa tidak dibunuh Padahal jelas dia itu Pembunuh dan pemberontak Dan sudah membunuh mohon dijelaskan Ini dikembalikan kepada istihad Pemerintah ya, Dikembalikan kepada istihad Pemerintah yang itu dalam kategori Bugat Dalam kategori Bugat Yaitu orang yang melakukan e, Pemberontakan Atau kudeta kepada pemerintah Seandainya Mereka Menurut pertimbangan pemerintah Memang pantas untuk dibunuh Maka mereka dibunuh Tapi seandainya Pemerintah memandang Orang tersebut masih bisa untuk diperbaiki Pemikirannya Dan dia masih bisa Bertaubat Maka Nabi SAW bersabda mantaba taballahu alihi Barang siapa yang Bertaubat maka Allah akan Merima taubatnya Jadi mereka Para pelaku tersebut adalah para muslim ya Cuman mereka Muslim yang memiliki subhad Seandainya sobat itu hilang, mereka akan kembali bersih pemikirannya. Jadi kadang-kadang pemerintah Saudi juga mengambil tindakan keras. Beberapa pelaku yang memang sudah tidak bisa dinasehati dan mereka bahkan cenderung untuk menyerang aparat keamanan, mereka juga dibunuh. Ya, dan itu sudah berapa kejadian di Saudi, mereka didor oleh pemerintah dan dibunuh. Jadi tidak semuanya, cuman rata-rata Saudi itu mereka menggunakan cara-cara yang lembut untuk e, menghadapi para teroris tersebut. Apakah yang Ustadz sampaikan sudah pernah dikomunisikan, dikomunikasikan dengan pemerintah sudah berkali-kali, sudah berkali-kali. Saya ngisi di di hadapan aparat keamanan di Purbalingga, dan juga di hadapan para Pejabat yang ada di sana Dan saya sudah berusaha menyampaikan itu Bahkan saya juga Membagikan buku-buku yang saya sebutkan tadi Saya bagikan kepada para Pemerintah yang Atau tokoh-tokoh Pejabat yang ada di Purban Lingga Dan itu sudah kami lakukan bagaimanakah kita menyikapi Para pelaku tersebut jika mereka Hanya korban Pemikiran jika mereka adalah korban Pemikiran Seandainya masih bisa untuk dinasehati Maka dinasehati Seandainya memang masih bisa untuk dinasehati Hendaknya dinasehati Dan kita pun juga harus memiliki Bekal yang cukup untuk menasehati Khawatirnya kita Pengennya menasehati malah apa Malah dinasehati nah, Akhirnya terbawa Pemikiran tersebut Jadi mohon ini juga perlu di Perhatikan, Jadi jangan mudah-mudah untuk uh, bergaul dengan orang tersebut Kecuali seandainya kita memang memiliki bekal Dan tujuannya adalah untuk menasehati mereka Apakah setiap PNS yang masuk dalam sistem pemerintahan Dipastikan mereka masuk ke dalam tiga golongan dalam Al-Quran tersebut Tergantung jenis pekerjaannya PNS banyak pekerjaan-pekerjaan yang halal ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang jelas-jelas halal ada juga pekerjaan yang jelas-jelas haram. Jadi tergantung apa jenis pekerjaannya. Kalau jenis pekerja pekerjaannya halal, ia ya tidak apa-apa. Tidak masalah anda itu bekerja dalam sistem tersebut. Selama anda tidak uh, meyakini keabsahan uh, sistem yang anda jalani. Ketika ideologi dilawan dengan ideologi, secara otomatis yang berbicara adalah orang yang sangat berkompeten di dalam masalah ini. Apakah dengan deradikalisasi yang tengah dilakukan akan bermanfaat karena yang berkembang isu terorisme ini bukan hanya tentang Islam saja. Banyak kalangan yang berpikir lebih jauh dari sekadar kudeta bahkan hingga ideologi anarkisme pun berkembang di kalangan kaum muda sekarang ini. Insyaallah ada manfaatnya, ya. Insyaallah ada manfaatnya, tapi tergantung keseriusan, ya, tergantung keseriusan dari pemerintah untuk melakukan itu semua. Dan juga tergantung siapa yang diterjunkan dalam masalah ini. Seandainya yang diterjunkan adalah orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dalam hal ini, maka ya, tidak akan banyak hal-hal yang bisa dihasilkan dari hal itu. Bagaimana cara menghilangkan anggapan orang-orang yang menganggap setiap yang berjenggot, bercelana cingkrang dan lain-lain belum pasti atau pasti teroris? Bagaimana caranya? Ya dijelaskan kepada mereka dan dijelaskannya nggak cukup sekali. Saya kayak saya berbalik nggak bolak balik menjelaskan masih tetap saja ada apa orang yang berpandangan serupa karena memang susah ya karena lebih sering muncul tokoh yang serupa dengan kita di televisi daripada omongan kita. Hampir setiap hari mereka melihat apa? Melihat pelakunya sama persis penampilannya. Sedangkan kita ngomong kepada mereka jarang-jarang, ya. Maka memang butuh waktu, ya. Butuh waktu dan butuh kesabaran untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Pejabat-pejabat yang berwenang menangani teroris ternyata ilmunya dangkal. Apa tindakan kita? Dinasehati. Ya, dinasehati kemudian diberikan pengarahan. Diberikan pengarahan kalau perlu dibelikan buku. Ya. Ini loh pak buku bermanfaat untuk bahas masalah ini. Jadi jangan pelit-pelit. Ya. Belikan buku gratis. Jangan dijual. Ya. Ya, jadi beli buku. Kasihkan hadiah. kasih saja kadang-kadang tidak dibaca. Apalagi Apa? Apalagi antum jual, nanti tidak mau baca sama sekali, ya. Jadi, cobalah mungkin itulah andil kita. Bisa jadi dengan buku yang kita hadiahkan kepada mereka, bisa jadi itu merubah mindset mereka, pemikiran mereka. Alhamdulillah banyak buku-buku yang sekarang ee, diterbitkan kemudian dibagi-bagikan secara cuma-cuma, ya. Masalah-masalah tersebut banyak, ya. Dan ini tidak masalah, bagus juga model-model seperti itu. Seperti apa yang sebuah buku yang ditulis oleh Usadul uh, Qarnain Judulnya uh, Antara Jihad dan Terorisme nah, Antara Jihad dan Terorisme Buku tebal kayak gini. Itu dibagi-bagikan secara cuma-cuma kepada orang-orang Yang teracuni pemikiran itu Dan juga kepada para pejabat Dan Alhamdulillah banyak orang yang mendapatkan hidayah Dan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini banyak pertanyaan yang menyinggung person atau kelompok Ya, uh, Saya sengaja memang Membahas Pemikiran Saya sengaja membahas pemikiran Belum membahas tentang apa Person atau kelompok yang mengusung pemikiran tersebut Dan kita Sebagai orang yang mencari kebenaran Seharusnya kita lebih mengkonsentrasikan diri untuk mempelajari pemikiran ideologi. Sebelum mempelajari siapa yang menganut ideologi tersebut. Dan boleh saja kita mempelajari siapa penganutnya dan kelompoknya apa. Boleh saja. Cuman yang dikhawatirkan kalau yang dibahas hanya itu kemudian kita tidak menyelami apa ideologinya. Dikhawatirkan ketika Tokoh penganut ideologi sudah meninggal Atau kelompoknya sudah meninggal Dipikir ideologinya sudah apa? Sudah hilang Contoh mudahnya Ada ideologi Ada se -se sebuah kelompok di Indonesia Yang terpaksa saya sebutkan namanya disini Yang mereka mengandut Pemahaman orang selain kelompok dia Najis Ya ini dia melakukan metamorfosa Sekian kali Pertama kali munculnya namanya uh, Islam jamaah apa ya Kemudian berubah lagi menjadi apa Lemkari Berubah lagi menjadi apa LDI Jadi coba berapa kali ganti apa Ganti pakaian Kalau orang Dia hanya mengetahui nama tapi tidak mengetahui ideologi, dia bisa tertipu. Wah, Islam jamaah sekarang sudah tidak ada itu, Alhamdulillah. Ternyata di sampingnya pelang besar sekali LDII. Nah, dia fikir sudah tidak ada Islam jamaah, padahal cuma ganti apa? Cuma ganti pakaian. Jadi, sengaja pertanyaan-pertanyaan seputar person atau kelompok, ini belum saya jawab saat ini. Dan saya memandang kita, Perlu untuk mendalami terlebih dahulu Pembahasan tentang pemikiran Karena seandainya kita sudah mengetahui pemikiran itu keliru Walaupun pemikiran itu diganti-ganti pakainya dengan pakaian apapun juga Kita tahu bahwa itu pemikiran yang apa? Yang keliru Contohnya Mu'tazilah Contohnya apa? Mu'tazilah Mu'tazilah adalah sekte rasionalis Yang lebih mengedepankan apa? yang lebih mengadapkan akal dibanding apa? Dalil dari Quran dan sunnah Nabi SAW. Sekte ini sampai saat ini masih ada enggak? Masih ada enggak? Tapi namanya bukan apa? Mu'tazilah. Mereka memakai nama yang lainnya. Orang pikir gak usah bicara masalah Mu'tazilah sudah selesai masanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sudah sudah apa? Expire. Sudah sudah kadalu warsa. Loh tidak. Kita itu perlu mengetahui ideologinya. Dan ideologi akan terus. Ada yang mewarisinya. Makanya orang Arab mengatakan. Setiap kaum itu pasti ada apanya? Ada yang mewarisi pemikirannya. Jadi yang sering saya tekankan dalam kajian-kajian yang kami lakukan adalah. Mendalami pemikiran. Ya. Yeah. Pemikiran itu keliru, dasarnya ini, ini, ini, ini. Sehingga siapapun yang menganut pemikiran itu, namanya siapapun, kelompoknya apapun, berarti adalah pemikiran atau kelompok atau person yang keliru. ya. Dan bukan berarti tidak boleh membahas person atau membahas kelompok, cuman itu ada saatnya. Harus bagaimana agar tidak keyakinan teroris itu agar keyakinan kita tidak dimasuki oleh paham teroris. Belajar. Harus dengan belajar, mengkaji, mendalami dan belajar dari orang-orang yang tadi disebutkan oleh wakil dari MUI tadi. Eh, disebutkan belajar dari pihak yang betul-betul jelas. Ya yang jelas pemikirannya, yang jelas pemahamannya itu perlu. Makanya Syu'bah pernah berkata, "Inna hadzal 'ilmadinun, fandhuru amman ta'khudzuuna minhu dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian menimba agama tersebut. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita perlu untuk Uh, Berhati-hati Dalam memilih orang yang Perlu diambil ilmunya Apaan Ustadz mau tanya Setahu saya Terorisme merupakan senjata Orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan Islam. Karena mereka tidak suka Islam itu jaya. Karena saya pernah dapat cerita dari Imam Masjid di Amerika. Dialog dengan orang terkaya di Amerika tentang Islam. Ternyata itu karena fobi, fobia orang-orang di luar Islam. Betul. Ini isu yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Saya bukan sedang mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak mengail ikan di air keruh. Anda tidak mengatakan seperti itu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka memanfaatkan isu terorisme ini sebaik-baiknya. Sehingga mereka mengesankan kepada dunia bahwa Islam itu memang betul-betul apa? Ajaran teroris. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwasannya ada di antara kaum muslimin yang memang menganut ideologi tersebut. Kalau memang ada di antara kaum muslimin yang menganut ideologi tersebut, apa kita biarkan? Kita biarkan. Misalnya, ya kita punya wudun. Tahu wudun? Bisul. Bisul itu kan bagian dari tubuh kita. Itu kan daging dalam tubuh kita apa kita eman-eman oh kasihan kamu bagian dari tubuh saya kita biarkan dengan asumsi dengan alasan itulah bagian dari apa dari tubuh kita kalau dibiarkan gimana nah eh? dibiarkan nih ya awet nanti tumbuh lagi temannya ya seperti itu itu harus di apa harus dibuang harus dibersihkan tubuh kita itu kira-kira analoginya seperti itu ya jadi ketika ada di antara kaum muslimin yang menganut pemahaman yang keliru. Dan itu merugikan ajaran Islam. Apakah akan kita biarkan dengan dalih ukhuwah islamiyah? Justru salah satu hak terbesar ukhuwah islamiyah. Kalau teman kita, saudara kita keliru. Salah satu hak terbesar yang harus kita berikan kepada orang tersebut adalah apa? Nasihat. Ya. Yeah. Itu. Jadi memang betul isu terorisme ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kita pun juga tidak boleh tinggal diam ketika melihat teman kita, saudara kita menganut ideologi tersebut. Seorang istri yang sering ngeyel atau membantah kalau diajak taat kepada Allah. Tetapi dia masih mau sholat ngaji. Apakah pantas kita tinggalkan atau dijatahi, dijatuhi talak? Tidak setiap permasalahan diakhiri dengan apa? Talak. Yang perlu diketahui oleh para suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata khuliqat min dila'in a'waj." Sesungguhnya wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. "In dhahabta tuqimaha kasartaha." Seandainya engkau memaksakan tulang yang bengkok itu untuk lurus secara paksa, Maka tulang bengkok itu akan apa? Akan patah. Wakasruha tolakuha. Dan patahnya tulang rusuk itu adalah perceraian. Wa intaraktaha, taraktaha ada. Iwatch. Aku makar. Rasulullah saw. Seandainya engkau biarkan sambil terus dinasehati, maka tulang rusuk itu memang akan bengkok, tapi sedikit demi sedikit akan apa? Akan bisa diluruskan. Menghadapi wanita itu tidak seperti sistem Romusa. Berdiri berdiri, duduk duduk, tidur tidur, bukan seperti itu. Butuh seni, butuh seni untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi istri. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabiatnya wanita. Kenapa para wanita itu kebanyakan penghuni neraka? Kenapa kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan apa? Wanita. Ini Nabi saw yang mengatakan bukan anak. Yang mengatakan Nabi saw. Roa itu na rofa ida akta roahliha an Saya melongok ke dalam neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Ia kurna karena para wanita itu kufur. Kufur apa maksudnya? Katanya bisa salam yakfurnal asyir. Karena para wanita itu kufur kepada suaminya. In ahsanta ilaihin nadhara. Seandainya engkau sudah berbuat baik kepada wanita tersebut. Kepada istri kalian sekian puluh tahun. Kemudian engkau melakukan kesalahan satu saja. Maka wanita tersebut akan mengatakan. Ma ra'aytu minka khairan qad. Saya tidak pernah melihat kamu itu melakukan kebaikan sedikit pun. Bayangkan, sudah puluhan tahun ngasih nafkah, belikan baju, belikan ini, belikan ini. Kok antum ini lupa pesan istri pulang supaya belikan bakso? Kok lupa belikannya apa? Soto. Begitu sampai rumah, istrinya marah-marah. Mas, masih jadi kepribik. Kawit bizen, orang sayang nyong. Padahal kita dulu lama sekali kita sudah berbuat baik sama istri kita, sudah belikan baju, belikan ini. Tapi begitu kita melakukan satu kesalahan, seakan-akan hujan satu hari menghapuskan ama kemarau satu tahun. Ya. Jadi ini tabiat manusia. Maaf ibu-ibu, ya. jangan marah ya. Ini saya berbicara berdasarkan hadis Nabi saw. Maka Istri ngeyel, istri bantah, itu kewajiban kita adalah menyikapinya dengan hati yang lapang. Jadi kalau misalnya istri ngeyel, kita itu jangan kemudian balas apa? Ngeyel. Ngeyel ketemu dengan ngeyel, tidak akan selesai permasalahan. Ketika istri emosi, jangan dibalas dengan apa? Emosi. Ya. Tapi biarkan dia, biarkan dia menghabiskan emosinya. Setelah emosinya ngeredam Sudah dingin kepalanya Baru diajak ngobrol ya Jadi perlu kita mengetahui Kapan situasi dan kondisinya Kita menghadapi istri Dengan cara-cara yang Sesuai dengan syariat Islam Mengapa para gembong teroris Mukanya pada bercahaya Sedangkan mereka orang yang sesat, masa iya. Saya melihatnya endak tu. Jadi ini subjektif ya, ya subjektif. Jadi tidak objektif ya. Kita menilai sesuatu itu bukan dengan menurut pandangan ente, pandangan Anna. Sekarang tahu enggak Abu Lahab, Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya siapa? Abu Lahab itu nama atau julukan? Julukan. Namanya siapa? Namanya Abdul Uzza. Namanya Abdul Uzza. Kenapa kok dia dijuluki Abu Lahab? Bapaknya Lahab. Apa Abu Lahab ini punya anak namanya Lahab? Tidak, dia tidak punya anak namanya Lahab. Tapi kenapa dia dapat julukan Abu Lahab? Ada beberapa hal yang melatar belakang itu. Di antaranya Lahab itu artinya adalah bersinar, bercahaya, mencorong. Abu Lahab itu dikatakan Abu Lahab karena dia itu orang yang ganteng tampan, itu salah satu penyebabnya ada penyebab yang mengatakan karena dia itu calon penghuni apa? neraka yang lahab, lata lahab, saya selanaron lata lahab, dia akan masuk ke dalam api neraka yang apa? yang menyala-nyala. tapi sebab yang disebutkan di karena wajahnya ganteng pipinya itu merah, jadi orang memandang dari kejauhan itu sudah mencorong apa Abu Lahab kemudian Orang baik-baik. Jadi menilai itu bukan dari seperti itu. Ya. Inna Allah la yanzuru ila aksadikum wala ila suwarikum. Allah itu tidak melihat tubuh. Atau bentuk lahiriah kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah itu melihat hati kalian. Ya, kalau ideologinya keliru walaupun orangnya ganteng, ya, ya, tetap keliru, ya. Karena kita menilainya bukan dari itu semua. Segera cukup sampai di sini, wallahu ta'ala warahmatullahi wabarakatuh.